Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalassakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang budiman, ini adalah urutan ketiga dari lima kiat menghadapi persoalan hidup bahwa hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain satu persoalan ke persoalan lain tapi yang berbahaya bukan persoalannya melainkan sikap terhadap masalah dengan masalah yang sama ada orang yang menderita dengan masalah yang sama ada orang yang jadi mulia dengan sakit yang sama Ada yang nestapa Ada yang dengan sakit yang sama Dia terangkat derajatnya Jadi bukan masalah sakitnya Tapi masalah Sikap terhadap sakit Sikap terhadap sehat Apa resep yang pertama Siap menghadapi yang cocok Dan siap menghadapi yang Tidak cocok dengan keinginan Dua Rido kalau sudah terjadi Sambil ikhtiar di jalan yang diridoi Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Apa? Jangan mempersulit diri. Sekali lagi, jangan mempersulit diri. Yang mantap? Jangan mempersulit diri. Ya, yes. jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'assir. Bashiru wala tunafir. Mudahkan urusan. Jangan dibuat ribet, jangan dipertegang. Jangan diperumit Jangan dipergawat Semuanya proporsional Kalau persoalan segini, ya segini saja Tidak usah didramatisir Banyaknya kita itu Sering terjebak oleh Dramatisasi masalah Jadi masalahnya segini Dibuat, jadi makin tegang Makin rumit, makin gawat Ujungnya kita menderita Bukan oleh masalahnya Tapi oleh pikiran Dan sikap kita sendiri Benar? Kalau setiap omongan orang yang enggak enak dimasukin ke hati, dengar. Kalau setiap omongan yang enggak enak dimasukin ke hati, kapan bahagianya hidup ini? Bakal banyak omongan yang enggak enak. Akankah kita selalu dipenjara oleh omongan jelek orang lain? Rugi. Kalau setiap hal-hal yang kecil jadi besar, kapan bahagianya hidup ini? Proporsional. Kita tidak menganggap remeh masalah besar Ada masalah besar Ya sikapi segini Yang kecil ya segini Yang jangan itu perkara remeh Jadi perkara hebat Contoh Eh hey, monyet Ada yang nyebut monyet ke kita Perkara besar perkara kecil itu Kecil dia nyebut monyet Satu dia belum tahu monyet Mungkin Yang kedua kita mirip monyet atau dia menghina, sedangkan orang yang menghina, ingat rumus teko, teko hanya mengeluarkan isi teko di dalam kopi keluar, di dalam comberan keluar, di dalam bening keluar. Jadi kalau orang menghina kita itu dia lagi memperlihatkan kehinaan dirinya sendiri. Kenapa kita yang tersinggung? Orang menghina kan bukan sedang menjelekan kita. Kita itu tidak terancam oleh penghinaan orang Kita itu terancam oleh Kehinaan diri kita sendiri Makanya Jangan dipenjara oleh Keburukan orang lain Jangan mau diatur Oleh keburukan orang lain Kalau dia menghina, kita hina lagi Dia menjelek-jelekan Kita jelek-jelekan lagi Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi Kalau bisanya cuma niru kejelekan Benar? Dia ngomong jelek Kita ngomong bagus Itu yang balik ke kita Dia pelit, apa apa dia pelit ya Itu urusan dia, kita dermawan Kalau dia pelit, kita pelit Berarti kita diatur orang Jelas? Tenang. Pernah. Pernahkah dengar riwayat Nabi Muhammad Membalas keburukan dengan keburukan? Tidak ada, kalaupun perang Bukan membalas keburukan dengan keburukan Membalas keburukan dengan keadilan Tidak ada Rasulullah berbuat buruk Yang ada adalah menegakkan keadilan Setiap orang mendapatkan dari apa yang dia lakukan Oleh karena itu tolong pastikan Pada pemirsa Kita akan bahas bagaimana yang menjelang pensiun Yang PHK atau yang menghadapi tetangga yang kurang baik. Insya Allah, karena kalau kita bisa menyikapi dengan tepat, sebetulnya tidak gawat dan tidak berat dalam hidup ini. Yang berat, yang gawat adalah kita suka mendramatisir masalahnya. Dipertegang, diperumit, ujungnya kita menderita bukan oleh masalahnya, tapi oleh dramatisasi kita sendiri. Ada yang mau pensiun? Kenapa Pak? Aduh, berat-berat. Kenapa Pak? Bayangkan, sebentar lagi saya pensiun, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum tamat sekolah, rumah belum punya, halo? Kapan pensiunnya? Tiga tahun lagi, ah, coba itu. Pensiun tiga tahun lagi menderitanya dari sekarang. Kenapa Pak pensiun tiga tahun lagi sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan Bapak meninggal? ah makin stres. <SILENCIO> Emangnya yakin gitu? Kita bakal pensiun, belum tentu mungkin pensiun dari orang dulu. Berapa banyak yang belum pensiun di kantor sudah pensiun dari orang. Ini bukan berarti menganggap remeh, masalah, salah ya tapi kita harus tahu bahwa pensiun adalah sebuah episode. Ini nanti kalau orang tua pensiun, tenang saja. Gimana, Nak? Bapak pensiun ya enggak apa-apa, Pak. Enggak enggak mungkin Bapak enggak pensiun. Tapi gimana rezeki buat kalian, Pak? Allah menciptakan makhluk sudah lengkap dengan rezekinya. Ada kalanya saya lewat bapak, mungkin pada waktunya nanti saya dapat jalan sendiri. Tapi bagaimana nak kalau saya pensiun nanti kalian di sekolah keluarkan dari sekolah, terus gimana kalau dikeluarkan dari sekolah kalian akan terlunta-terlunta di jalan. Kalau kalian terlunta-terlunta di jalan nanti kalian diculik, dibaculik dibawa ke Afrika Barat Daya. Oh kejauhan pak yang masa dari pensiun ke Afrika Barat Daya. Tenang pak, tenang. Rezeki matiap makhluk juga ada, benar? Bapak gak bisa kirim uang kepadamu nak? Alhamdulillah berarti saatnya saya mandiri pak Bapak gak usah cemas Karena yang menjamin saya itu adalah Allah Gak apa-apa nak, Bapak gak kirim uang Kalau gak ada berarti ada rezeki saya selain di Bapak Mungkin sudah waktunya saya mandiri Enak? Jangan panik ya kalau orang tua PHK, orang tua pensiun, tetap rezeki mah ada. Ada nafas, ada rezeki. Sepanjang kita masih dikasih nafas, berarti sepanjang itu kita masih ada rezekinya. Tidak ada nafas, habis rezekinya. Ya. Iyalah orang mati udah enggak ada rezekinya kan. Aduh ah gimana ya ada tetangga yang nyebelin Sama dengan kita bener Jangan sakit hati Jangan terpenjara oleh keburukan tetangga Orang yang sebel ke kita sh -sh -sh, Adalah orang yang paling sering ingat kepada kita benar? Kita udah tidur dia masih melek Mikirin kita Kita gak punya waktu nyari kekurangan diri Orang yang sebel seluruh waktunya nyari-nyari kekurangan kita Harusnya kita kirim bolu kepada mereka tuh atas jerih payahnya Jangan sakit hati Yang bahaya tuh bukan orang sebel ke kita Yang bahaya tuh kita sebel ke dia Kalau kita sebel ke dia, kita yang akan menderita Jadi mikirin dia terus, benar? Nah, apalagi di kelas, anak-anakku sekalian Nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 8.5? Dia 8.5? Kemungkinan. Tuh, dia naik bagusnya kita enak. Oh, maaf anak-anak, ada kesalahan nilai. Tuh, kan, apa kata gue juga. Bukan 8.5, 9.5. Ah. <tuk> <tuk> Orang nilainya naik, dia tensinya yang naik. Jangan, ya. Jangan suka sebel ke orang lain Jangan suka jengkel Dengki denem Jangan, gak ada gunanya Semua keburukan kita hanya merugikan kita sendiri Kita tidak akan celaka Sengsara oleh keburukan orang lain Kalau kita benar Tapi kita akan celaka oleh keburukan kita sendiri Jadi kalau kita menderita Pasti buah diri kita sendiri Jelas? Ayolah, Jangan melankolis. Sing kuat, sing sabar. Mau tahu rahasia sabar? Mau tahu tidak? Mau. Sabar itu pakai ilmu puasa. Lapar sabar, haus sabar, lemes sabar karena yakin ada azan maghrib itu rahasianya ya. Benar? Udah gini tenang setengah jam lagi. Sing kuat ya. Kalau nanti ada episode apapun dari orang tua atau dari mana, tenang. Pulang ke rumah, misalkan lagi banyak masalah, hadapi jangan wah gawat nih. Ayah saya kayak gini, ibu kayak gini, saya mau kabur, enggak menyelesaikan masalah. Ingat apa rumusnya kemarin? H H N. Apa itu? Hadapi, hadapi, hadapi. Ulangi. Hadapi, ayati, mati. Para pemirsa, jangan pernah lari dari masalah. Lari dari masalah akan jadi masalah baru Hadapi saja Karena setiap masalah sudah diukur oleh Allah Beratnya menghadapi masalah Adalah karena tergantung Tujuan kita Kalau tujuan kita ridho Allah Maka tidak berat Tapi kalau tujuan kita hanya menafsu Duniawi ridho makhluk Pasti jadi berat Oleh karena itu HHN Hadapi Hayati Nikmati Semuanya ada ujungnya Ingat Hujan pasti reda, gempa pasti berhenti, banjir pasti surut, badai pasti berlalu. Fa inda ma'al usri usron, inda ma'al usri usron. Dan yang keempat adalah evaluasi diri. Apa? Evaluasi diri. Kenapa? Nah ini, ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsik. Kalau kebaikan datang dari Allah Kalau keburukan pasti Diundang oleh dosa kita sendiri Ini dengar ya adik-adik Biasanya kita kalau ada masalah Kita lebih sibuk memikirkan Kita sebagai orang yang teraniaya Misalkan kita kecurian uang Uang kita hilang Kita lebih sibuk memikirkan Yang nyurinya Boleh itu dipikirkan Tapi satu hal lagi yang harus kita pikirkan Apa nih dosa saya Kenapa saya kepilih takdirnya, hilang dompet saya Ingat, tidak ada satupun keburukan kecuali diundang oleh dosa kita sendiri Makanya, kalau ada masalah yang paling pentingnya itu adalah Kita menemukan sumber masalahnya Siapa? Orang lain atau kita? Siapa yang paling membahayakan diri kita? Kejelekan orang lain atau kejelekan kita sendiri? mana yang bahaya dihina atau menghina Men dicaci atau mencaci? mencaci mana yang paling bahaya kecopetan atau nyopet Kepet. kalau kecopetan cuma hilang dompet ciri-ciri mau punya dompet baru ya tapi kalau kita nyopet cap langsung di sini maling di sini ada nih seperti yang sudah dibahas, Kalau kita maling, nah Orang tua luka, oh, Ini anak memalukan, Saya kalau lihat orang yang di TV, itu Yang dicap koruptor itu, Pasti istrinya malu, Anaknya juga malu, Ya Allah mau dikemanakan, Saya di sekolah disebut anak maling, Anak koruptor, Udah tidak enak, Punya motor, Eh hasil maling ya, Punya handphone, Eh itu uang rakyat balikin, semua orang teraniaya Sekali kita maling na ujubillah, na ujubillah, Itu akan benar-benar jadi petaka Kalau hanya dihilang dompet Ya hilang dompet, bikin lagi KTP Peres, tapi kalau berbuat maksiat, petaka Oleh karena itu Adik-adik, hadirin Pemirsa yang budiman Kalau kita kena keburukan orang Yang harus kita ingat adalah Keburukan apa yang saya lakukan Sehingga saya ketimpa oleh musibah ini Sama Kalau digigit anjing Jangan nyalahkan anjing Kata anjing kalau bisa ngomong nah, Saya cuma tugas Bukan karena tulang saudara menarik ya. Pertanyaannya kenapa saya digigit anjing Kalau kena siram Kenapa saya kesiram Nah makin kuat evaluasi diri Makin tahu Kesalahan diri Makin bisa tobat Itulah terbuka Pintu ketenangan, pintu jalan keluar, dan pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Makanya kalau ada masalah, kuncinya adalah keberanian jujur mengevaluasi diri. Karena kitalah sebetulnya sumber masalah yang sebenar-benarnya. Kita menderita karena buah keburukan kita sendiri. Zolam itu nafsi. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Alhamdulillahi Alamin Ya Allah Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamnalanakunanna Mina al-khasirin A ilaha illa anta Subhanaka inna innakunna Mina zalimin Ya Allah bukakan hati kami Agar kami bisa jujur melihat Diri kami sendiri Bukakan hati kami Ya Allah agar kami bisa melihat dosa kesalahan yang harus kami taubati Ya Allah bukakan hati kami agar kami tidak tertipu tidak terpendaya oleh pujian makhluk mahlukmu yang tidak tahu apa-apa Allahumma ja'alna minatawabin wa ja'alna minal mutatahirin wajalna min ibadikas solihin, bimbing kami agar jadi ahli taubat, ya Allah bimbing kami menjadi ahli soleh, bimbing kami agar senantiasa bisa memperbaiki diri, dan bimbing kami, ya Allah, agar bisa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini, karena engkau, ya Allah Rabbana ahatina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azabanna, amin ya Allah, ya Rabbana alamin. Pemirsa, Nabi Adam diturunkan dari sorga ke bumi karena dosanya. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan istrinya, tapi Nabi Adam berdoa Robbana zolamna anfusana. Ya Tuhan kami, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa ilam tagfirlana sekiranya engkau tidak mengampuni. Watarhamna sekiranya engkau tidak merahmati Lanakunan naminal khosirin Kami pasti jadi orang yang rugi Kekuatan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang Ketika menghadapi masalah berani jujur mengevaluasi diri Tobat memperbaiki diri Barulah sesudah itu terbuka gerbang ketenangan Gerbang pertolongan Allah Gerbang rezeki yang tidak diduga-duga